Bilai Romani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar setia TV1 yang dirahmati dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Anda dan keluarga tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Amin. Senang sekali saya sececahir ini kembali menyapa anda di pagi ini, tentunya di titian Kolbu dan insyaallah sama satu jam ke depan kita akan membahas tentang saat kejenuhan melanda rumah tangga bersama Ustaz Tustu Sugiarto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Ia ya, kayaknya Temanya juga agak-agak enak mm -hmm. di dengem ya Ustaz ya <laughs> Saat kejenuhan dalam rumah tangga Tapi insyaallah dengan kita mengangkat tema ini Mungkin pemirsa juga yang lagi jenuh dalam rumah tangga Bisa ambil hikmahnya ya Ustaz yeah. ya Dan bersama kami juga sudah hadir ibu-ibu dari pengajian mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sehat Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dari mana Bu? Ya, ya. Azhar. Ya, iya. Ibu pernah jenuh buat dalam rumah tangga. Sepertinya ini di atas kita semua, Ustaz ya. harusnya aja ke ibu-ibu ini ya. <laughs> pernah juga kali bu ya. ya. Iya deh. Nanti kita bisa sharing di sini ya. Iya baik Ustaz, Iya kalau misalnya kita sudah menikah, menyatukan uh, kedua- dua peribadan itu kan tidaklah mudah. Dan kita Insya Allah menikah sekali dalam sumur hidup dalam rumah tangga ya kita kadang menemukan kejenuhan istilahnya gini, tiap hari kita melihat dia lagi, dia lagi di kasur dia, kamar mandi dia ruang makan dia, dapur dia lagi. hampir kita 24 jam ketemu dengan pasangan kita dalam seminggu sebulan bahkan setahun nah kalau misalnya kita memang sudah merasa dalam uh, titik jenuh gitu Ustadz ya Nah apakah kita harus bicara dengan pasangan kita Agar istilahnya jenuh itu hilang gitu Ustadz Atau memang kita sudah diam aja deh nanti juga jenuhnya juga keluar sendiri gitu Apakah kita harus ada komunikasi yang jelas jelasnya Pak? Iya, hmm. saya kira Jenuh itu perlu dipahami bahwa hmm. itu bagian dari fitrah hmm. Hmm. Jadi jenuh itu fitrah hmm. Posen itu fitrah hmm. Bayangkan kalau kita nggak dikasih kesenuhan enggak dikasih bosan itu kan uh, monoton Terus ya padahal badan kita ini disetting terbatas Itu kan perasaan kita terbatas pikiran kita terbatas kekuatan kita melek terbatas dan seterusnya makan terbatas karena serba terbatas itulah maka Allah menitipkan satu fitrah untuk kita di samping fitrah-fitrah yang lain cinta itu fitrah dan seterusnya bosan juga fitrah Namun, bosan ini bisa menjadi baik atau tidak sangat tergantung, kita bisa manage apa tidak. Nah, tadi ketika muncul di sebuah rumah tangga, pasangan suami istri, ketika bosan, berarti betul tadi perlu komunikasi. Karena apa? Kalau enggak, ini menjadi uh, titik awal untuk konflik-konflik selanjutnya, kalau enggak hati-hati. ya Misalnya, yang satu ngerasa bosan dengan yang lain. Eh, bosan, bapak pakai basuh itu terus. Ini kalau nggak berubah gitu kan, juga nggak ada komunikasi, nggak ada musawarah, ini lama-lama apa? Jadi benci lama-lama, ya awalnya bosan, masih diterang, tapi lama-lama jadi sebel, benci, dan seterusnya. Dan akhirnya begitu melihat, yang muncul adalah kemarahan, emosi, dan seterusnya Ini yang nggak boleh terjadi, maka... Meskipun ini fitrah, tapi kita harus hati-hati ni, -hati, betul kan? Memang iya. betul segala yang sifatnya rutin itu membosankan. Iya. Kalau nggak hati-hati, karena rutin tadi kan ketemu dia oh. terus, di mana mana ketemu dia terus, kapan kerjanya terus dia. Ini, ini bahkan ibadah juga gitu kan rutin. Iya. Ya, kalau nggak hati-hati kita juga bosan loh ya. Iya, iya. Maka kita harus bisa mensikapi hal itu. Menjadikannya bukan sebuah rutinitas, walaupun meskipun itu rutinitas, hmm. tapi jadikan ia sebuah kebutuhan dari yang tadi. Kita butuh suami, <tuk> kita butuh ibadah, hmm. maka kita kemudian tidak pesan lagi insya Allah kalau sudah butuh. Hmm. Tapi kalau kita kita sudah melawan rasa jenuh itu tidak selain dengan komunikasi tadi gitu ya. Hal apa sih harus kita perbaiki gitu atau mungkin dan menjadi bahan introspeksi kita sebagai pasangan ya suami dan istri gitu. Mungkin ada yang kurang selama ini. Itu pun juga harus dibicarakan ya Ustaz biar jangan sampai memang berjalan sendiri-sendiri gitu. Betul. Jadi ada satu ayat yang menyatakan wasyawirhum fil amr musawarohlah ketika ada masalah mm. dalam setiap urusan musawaroh mm. ya kan kita mau punya anaknya musawaroh enggak Bu? <laughs> mau punya ruang musawaroh enggak? iya yeah. Iya. apalagi ketika muncul kebosanan tadi yeah. harus dimusawarohkan kalau diam saja akhirnya nanti kalau enggak hati-hati misalnya kita enggak berani yeah. menampakkan kebosanan kita mm. akhirnya apa? kita jadi ke orang Jawa bilang tuh lamis Permukaan dua hmm. di depan dia kayaknya sayang gitu kan. <laughs> tapi tapi juga dia cuba ngejauh sebel. Ini yang enggak baik. Maka hmm. nanti ada kiat kiat eh mm -hmm. agar kita enggak bosan ketika mm -hmm. misalnya sudah muncul Insyaallah ada teratinya. Mm -hmm. insya. Nah mau dibahas sekarang masih panjang mas. Nah Ustad. Uh, kalau misalnya tadi sudah uh, satu pasangan melanda uh, kejenuhan gitu Udah pasti kalau misalnya ada orang ketiga ini sedikit memberi perhatian gitu Ustaz ya hmm. Itu pasti akan masuknya gampang banget Ustaz ya Nah oh, gitu ya, ya. Nah, Untuk hmm. tidak masuknya ada ada orang ketiga uh, di luar Dengan gitu ya Iya kan. betul nah. itu akan mendapatkan perselingkuhan yeah. Nah untuk tidak masuk orang ketiga dalam rumah tangga yang lagi jenuh ini hmm. Kita sejenuh-jenuhnya apa yang harus dibentengi dalam diri kita Iya hmm. yeah. Jadi, betul tadi Kita harus hati-hati Jadi, awal dari sebuah perselingkuhan gitu ya Itu biasanya awalnya dari bosan Salah satunya Dari bosan, kemudian gak diungkapin Akhirnya bermuka dua tadi Kayaknya manis-manis Ternyata sebel gitu kan Begitu ada orang lain yang Lebih memperhatikan Dan tidak membuat dia bosan Malah menyenangkan Akhirnya apa? Pindah ke lain hati, hati. Atau tetap hati di sini juga di sini jadi dibagi cintanya dibagi mendua dan seterusnya maka kalau sampai kita eh, maaf kalau kita khawatir terjadi seperti itu maka kita harus antisipasi itu mm -hmm. langkah yang pertama kalau kita sampai muncul ting tiba-tiba bosan mm -hmm. gimana bu yang pertama kita harus segera kembali kepada Allah mm -hmm. maksudnya apa Agar ini, bosan ini tidak menjadi fitrah yang tidak baik hmm. Kita kembali pada Allah dengan istighfar hmm. Senjata orang yang beriman Itu kalau lagi bete, lagi bosan, lagi sebel, cengkel, marah itu kan maka istighfar ini yang pertama keluar sistem dengan kita minta ampun pada Allah nanti kembali lagi normal lagi nah di samping itu tentu ada kiat-kiatnya di antaranya 3L 3 l nanti kita akan bahas 3M insyaallah nah ibu juga pasti penasaran 3L apa sih gitu ya dan nanti juga pasti ada yang mau bertanya pemirsa jangan ke mana-mana pidan cobo akan kembali setelah petang-petang berikut tetap bersama kami Insya, Insya Allah, Allah. Kembali lagi di titian hmm. Kolbu Pemisah dan kita membahas tentang Ustaz kejenuhan melanda rumah tangga. Dan tadi di awal Ustaz sudah memberikan penjelasan bahwa pertama kali kalian ketika kita jenuh adalah dengan istighfar ya Ustaz ya. Yang kedua apa Ustaz boleh tahu? Hmm. Yang kedua ini sekaligus tadi 3 L kan ya. Iya betul. Hmm. <laughs> ya luruskan niat hmm. dalam pernikahan itu penting. Hmm. Luruskan niat menikah. Nikah dulu tujuannya apa sih gitu ya kalau kita selalu mengingat tujuan pernikahan di dalam Islam itu bosan akhirnya bisa hilang ya bahwa tujuan menikah tidak semata urusan seks tidak semata urusan makan minum atau jalan-jalan status -jalan atau statusnya dia <laughs> ya, statusnya nggak bujang itu ya nggak ya, single jadi dokter tapi lebih dari itu sebenarnya tujuan pernikahan ya. adalah untuk beribadah kepada Allah Almaha Khalaq Tujuhin Nawal Insyaillah Ya Budin tidak menciptakan Jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah menikah bagian dari ibadah bahkan nisfu setengah agama itu menikah bahkan dalam riad yang lain saya menemukan Setan pernah berteriak ketika ada yang menikah mm. Sialan lo kata setan mm. Dengan engkau menikah berarti Dua per dari agamamu mm -hmm. Telah selamat dari godaanku mm. Sepertiga lagi Kalau engkau bertakwa pada Allah Enggak akan bisa aku goda kata. Berarti, berarti mm -mm. Lebih dari setengah mm. iya, Dua per tiga Jadi intinya emang Kalau kita kembali kepada Misi-misi dalam Islam ya. mengapa kita disyaratkan untuk menikah ya. sangat luar sekali. Sempurnaan ibadah kita ya. itu ya dengan menikah setengahnya. Jadi ya. kasarnya begini, ya. kalau orang belum nikah seibat-ibatnya dia ibadah itu paling-paling 50%. Oh. Tapi kalau sudah nikah ini sudah memenuhi setengah dulu, setengahnya hmm. lagi dengan, dengan takwa. Ya, dengan menambah ibadah-ibadah yang ada. Tapi nikahnya itu sendiri sudah 50%. 100%. Alhamdulillah, ibu ya kita sudah nikah. <laughs> <laughs> <laughs> iya yeah. Nanti Ustaz kita lanjutkan dua L ini ya. Yeah. Tapi mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, kita kasih okay, kesempatan okay, dulu. Silakan ibu, anda mau bertanya, ibu siapa? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Saya Mini Ustaz ya. Berbicara mengenai rumah tangga, tentunya tidak ada rumah tangga yang mulus-mulus saja ya Ustaz ya. Satu saat Pasti ada hambatan-hambatan? Ya. Nah, Ustaz, ini kalau ada hambatan yang menghadang, sering menghadang kita. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman untuk mengatasi saudara bisa? Iya. Misalnya kebesaran tadi ya, hambatan sih kayak begitu. Iya, betul, Iya, ya. saya kira mm. itu bagian dari ujian orang menikah. Betul, orang menikah itu enggak mulus-mulus, selamat lancar-lancar yeah. terus enggak begitu. Justru mm. dengan adanya ujian itu termasuk tadi bosan BT dan seterusnya, ya. Insya Allah kalau bisa disikapi dengan bicara sana kita tambah dewasa. Betul. Jadi kadangkala -kadang, hmm. ketika misalnya, hmm. taruhlah kita cemburu begitu, kalau kita bisa sikapi dengan baik, hmm. kita semakin hati-hati loh, ya nggak? Mm. Kalau pasangan kita dengan misalnya kita SMSan terus bu, SMSan, SMSan terus kopi, ya yes, sebentar, ntar. Semburu nah, Ini akhirnya nanti kita hati-hati Kalau SMS hati ya, Minimal sembunyi-sembunyi Jadi -sembunyi. <laughs> apa? Membuat kita semakin dewasa Betul. Tapi ada juga Yang hambatan itu Justru akan buat orang semakin jauh Ketika misalnya Diingatkan begini Dia SMS-an sibuk Facebook atau Facebookan nih iya. Facebookan Ketika ditegur malah mah Marah Saya lagi sibuk tahu enggak mm. Saya juga butuh kopi tahu enggak Sama-sama mm. enggak tahu berarti kan mm. <laughs> Ah ini akhirnya apa Masalah kecil jadi besar Alhamdulillah Dan saya sudah ya. diteliti Ternyata banyak perserah yang terjadi Itu bukan karena masalah besar Ada yang karena masalah kecil-kecil ya, ya. itu Bisa cerai Dulu mm. kita temukan ngorok suami ngorok aja istri minta cerai lagi. Lagi. tapi betapa iya, kita benar -benar. ini sering gitu ya hmm. masalah kecil jadi besar betul, betul. bahkan saya punya hmm. kemarin ada yang datang ke tempat kita hmm. itu gara-gara apa? suaminya sering Facebookan hmm. korban lagi? iya artinya kan? apa? istrinya itu Berasa menjadi istri itu yang kedua karena hmm. istri pertamanya HP Blackberry ya. <laughs> dan akhirnya apa? dia terus gitu kan ketika di rumah pun juga sibuk demikian ketika ditanya ini urusan kantor loh kok di rumah masih urusan kantor gitu mm -hmm. kan dan ini penting nih teman baru minta diet dan segala macam akunya apa istri istri apa merasa dicuekin, merasa dicuekin dan mm -hmm. dia ternyata pernah saat nikah kan jadi janda nih mm -hmm. 9 tahun menjanda, ternyata dia pernah Melalui masa kelam mm -hmm. selama 9 tahun akhirnya dia ingat dan kembali ke masa kelamnya. Mm. Ya maaf ya mulai mengurokok kemudian ke teman-teman yang enggak baik nah, tanpa nah, spontan suami hmm, seputar hanya gara-gara suaminya sibuk si tadi. Yes, mm. Nah allah berbila. Mm. Iya, menikah sih memang kaya nantinya. Ia ya, katakan mm. minimal kaya masalah. <laughs> ada, ya, <laughs> <laughs> <laughs> nah, kan ibu. Iya deh. Nah soalnya berikut silakan. Assalamualaikum Ustaz. Oh, saya Sofi, ya. ya. Pak Ustaz uh, rasa bosan itu kan wajar ya Pak Ustaz ya. Uh, Apakah se seorang bisa menghindar atau mengantisipasi uh -huh. rasa bosan itu Pak Ustaz oh. ya. Berarti lanjutan dua L ya Lanjutan lagi, ya. tapi <laughs> yang pertama tadi luruskan niat Nia dalam menikah L Elnya hmm. kedua itu hmm. Insya Allah segala sesuatu yang dunia ini hmm. ada jalan keluarnya tapi kuncinya satu kita harus jadi orang yang bertakwa dan siapa yang bertakwa, wamilah takilah ya seal lahum Yang bertakwa akan dikasih jalan. Jalan ketika kita bosan dengan pasangan kita, gitu <tuk> kan? Penuh setelah luruskan niat. L yang kedua, luangkan waktu untuk refreshing. Oh. Ini penting ini, karena ternyata bulan madu kedua, ah bulan <tuk> madu keempat kelima. <tuk> karena ternyata apa? Badan kita saja perlu refreshing ini. Dia punya hak untuk istirahat. Kalau dipaksaan kerja terus, suting terus, nah, ini bisa marah badan kita ini sakit dan seterusnya itu protes sebetulnya sakit itu. Sama dengan ketika kita saling mencintai suami istri, ya ketika ada kejenuhan perlu refreshing di sini, ya Nabi juga pernah mengajak istrinya ketika Wah, pokoknya intus ya serius terus yeah. nyari-nyari, akhirnya apa, sama Nabi jajak jalan-jalan itu, mm, betul mm. di pasar itu kan suka ada tentanan itu kan, mm. yang main musik rebana itu yeah, kan, yeah. dilihat sambil yeah. di atas untas bareng oh, bermesraan oh. gitu ya, kita mau naik untas dimana, <laughs> <Harus> sana dulu ya, <laughs> ada usaha taman sana, <laughs> <laughs> tapi intinya apa, betapa kita mesti harus refreshing yeah. itu apa, diagendakan mengadakan walau enggak sebulan sekali atau cukup sebentar sekali atau setiap hari minimal apa gitu diluangkan tapi refreshing yang di rumah saja kan juga ada yang teman saya nonton bareng hal yang baik teman yang baik kayak nonton pertandingan kolby ini insyaallah baik amin ya. nah, amin refreshing rohani iya ya. subhanallah Kali yang kedua itu ya yang ketiga ustaz mau oh, yang ketiga sekalian ya iya nah ini penting L yang ketiga adalah lakukan Hal-hal yang baik dan itu pastikan berbeda dari yang biasanya. Berdua. Nah, berdua, berdua dan berbeda, gitu ya. Maksudnya apa? Misalnya biasanya itu, ya, mohon maaf ya. Misalnya perhubungan suami istri biasanya di mana pindah di mana kan bisa anak kita sudah nonton enggak? <SILICTAINLU> <umum> <disfrut> ilmu ini Ustaz enfin ilmu. karena apa? Jelaskan Al-Qur'an kan. Waqtu kharsakum an nas'utum. Istri istrimu adalah sawala dam. Dari mana aja boleh loh. Betul kan? Yang penting yang dilarang adalah lewat dubur orang. Uh -huh, uh -huh. Ataupun makan misalnya. Makan boleh sih di dapur. Kenapa enggak sekali-kali pindah ke ruang tamu kan? Kan kalau pas enggak ada tamu kan boleh-boleh saja. Hum Intinya apa? Lakukan hal yang berbeda dari biasanya tapi tentunya dengan kesepakatan berdua nih biar enggak bosan ini. Mm -hmm. Ini L yang ketiga. Iya iya. Mulai masih banyak LL yang lain. <laughs> <laughs> Silakan. Ya, tapi mungkin Ustaz tahunullah sudah memberikan kiat atau tipsnya ya. Tapi kok misalnya memang masih bosan aja hmm. memang dari kedua pasangan ini yang memang uh, tidak bisa menjaga kali ustadz ya bahwa memang yeah. ya tadi balik lagi bahwa nikah itu semata-mata memang ibadah yeah. apapun yang kita lakukan karena ingin dilihat oleh Allah bukan Betul. bukan lihat oleh makhluk ya ustadz Betul. ya tapi kan nggak semuanya bisa sampai ke situ hmm. ya ustadz ya Betul. nah untuk kita bisa istilahnya ya proses juga untuk bisa memahami bahwa ah oh, ya udahlah meskipun misalnya suami saya bosen gitu ya udah saya pengen nikah ibadah karena Allah gitu hmm. tapi kalau si pasangan ini tetap tidak mengerti ustadz Ya, saya kira kalau kita berhadapan dengan pasangan yang barangkali belum mm -hmm. mau mengerti, ya. kan ada orang yang dibilangi langsung tahu, langsung mm -hmm. mengerti, mm -hmm. ada yang butuh proses baru mengerti, mm -hmm. ada juga yang enggak mau tahu, gitu kan, mm -hmm. nah tugas kita setelahnya adalah agar tetap harmonis, agar tetap utuh, agar tetap berjodoh, tidak sampai cerai, mm -hmm. maka Misalnya, apa yang kita sampaikan belum didengar, itu tugas kita sebenarnya masih ada dua lagi. Apa itu? Yang pertama, bersabar. Sabar itu pikirannya diam. Tapi bersabar itu berarti kreatif mencari seribu satu cara agar bisa meluluhkan hatinya. Cara A nggak bisa, cara B. Cara B nggak bisa, cara C. Itulah sabar, bagian dari sabar yang sangat Luar biasa mm -hmm. Jadi tidak hanya menerima Tapi berusaha dan tidak putus anda. Yang kedua jangan lupa doakan Satu-satunya amalan yang bisa mengubah Takdir yang tidak baik menjadi baik adalah Doa Hati mah gampang dibalikkan dengan kita berdoa kepada Allah Baik Oke, Ustaz nanti kita akan lanjutan tentang Jendul dalam rumah tangga ya. ini Bi, Bu ada yang mau bertanya lagi ya Tahan dulu pertanyaannya ya Bu ya Kita dulu. Pemirsa jangan kemana-mana Tema ini semakin menarik saja kalau kita bahas Karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu Insya, Insya Allah Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di TVN Kobo Dan kita masih membahas tentang kejenuhan melanda rumah tangga Masih bersama dengan Ustaz Tersu Kalau tadi Ustaz Tersu sudah memberikan tips yaitu tentang luruskan niat Luangkan waktu melakukan hal-hal yang baik Insyaallah kita bisa mengatasi yang namanya kejenuhan itu Ustaz ya Nah sebelum kita lebih lanjut lagi membahas ini Saya kasih kesempatan pada ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Yuni Isrofi mm -hmm. Mohon penjelasan Ustaz Kebosanan itu Kadang-kadang tidak hanya Dipicu oleh faktor internal mm -hmm. Tapi juga faktor internal Eh external. eksternal mm -hmm. Mohon penjelasan Ustaz Wassalamualaikum yeah. Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Betul itu mm -hmm. Jadi kebosanan katanya memang enggak mm -hmm. mm -hmm. ya. hanya dari dalam enggak hanya dari berdua nih suami istri tapi juga terkadang dari luar hmm. makanya dulu pernah kita singgung tapi ya. barangkali perlu kita ingatkan kembali hmm. bahwa diantara hak suami kalau itu tentang hak ya hmm. hak suami adalah istri jangan sampai bawa orang yang bosmin suami ke rumah <laughs> Itu ya, itu hak suami ya barangkali ada orang yang yang kalau datang misalnya yeah, datang itu yeah. cuma ngajak ngerumpi Misalnya <laughs> kan? <laughs> Jadi ini gak hanya bosankan Tapi juga mengarah kepada dosa Karena apa? Ngegosip dan seterusnya Maka ini penting sekali Kadang tidak dari dalam Tapi dari luar nih kadang bikin bosan Seperti misalnya apa? Tamu juga sama misalnya yang datang gitu-itu mm -hmm. Dan ternyata datang bukan untuk urusan yang manfaat That's Kadang that. hanya untuk apa ya? Mengadoknya ya ribat habis-habisin waktu, habis waktu hmm, gitu hmm, kan padahal min islamil mar'i tarkuhu ma la di antara bagian dari kesempurnaan keberagamaan seorang adalah ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat hmm. ngobrol enggak apa-apa tapi ketika ngelantur ke sana kemari kan hmm. kita habis-habisan waktu hmm. padahal ada ketentuan di sana fa iza pun so. mm -hmm. selesai satu pekerjaan segera berpindah ke pekerjaan yang lain. Mm -hmm. Jangan biarkan kosong nih. Mm -hmm. Nah, jadi faktor-faktor yang sifatnya eksternal, kayak tamu yang tak diundang, faktor mm -hmm. tamu yang bosankan atau barangkali e, SMS dari luar juga bisa loh ya ini ya. Yeah. Misalnya ibu-ibu tiba-tiba dapat SMS, yang lagi dimana, di mana di kau?" Eh. Oh suami baca kan marah ini siapa nih yang yangnya yang. padahal ternyata salah kirim. Iya, uh, iya iya iya iya. Bisa jadi jadi banyak hal mm -hmm. tapi sebetulnya yang utama kalau kita kalau kita ada masalah itu yang penting sikap kita bagaimana. Mm -hmm. Misalnya ada SMS nyasar atau sekarang juga banyak SMS iseng. Iya. Ya, iya Sengaja dia uh, mensalah sambungkan ke kita betulnya, nanti kalau kita tanggapi. Intinya menipu. Nah Menipuan, kita menipu. bisa ditipu kita mm -hmm. segala macam mm -hmm. maka kita harus hati-hati di situ. Sikap kita harus satu tetap santai Tenang Tenang mm. Relax itu yang pertama mm -hmm. Yang kedua segala sesuatu itu harus dibicarakan mm -hmm. Jadi di surat al itu kan disebutkan yeah. Kalau ada kabar burung, kabar yang mm -hmm. gak jelas mm -hmm. Atau SMS gak jelas gitu kan e, Fatabayanu harus tabayun Tabayun itu diklarifikasi mm -hmm. Misalnya suami tiba-tiba marah Ini SMS apaan ini untuk sabar, pijitin dulu. Kita ya, <laughs> kan? kalau enggak apa. Antusifu qauman bidzahalatin fatusbihu ala maf'altumnati min. Ketika hmm. engkau tidak tabayun tidak diklarifikasi, maka siap-siap kita akan terkena tipuan hmm. orang-orang yang eh, jahat, yang tidak baik dan akhirnya kita menyesal. Karena gak mau klarifikasi itu mm -hmm. Jadi dari eksternal perlu juga diantisipasi dengan klarifikasi itu mm -hmm. Kehati-hati atas terus Atau mungkin ada satu masalah uh, Ustadz yang memang dari awal tidak bisa diselesaikan masalahnya dari Bisa dari pakol eksternal, bisa dari keluarga, teman, atau lingkungan Ustadz Nah udah memang itu kayaknya masalah itu datang-datang terus dan memang tidak bisa diselesaikan Akhirnya yeah. tambah kejengelan jadi memuncak gitu ya Ustadz yeah. ya itu banyak terjadi, banyak terjadi misalnya ini sudah ada yang sudah punya menantu hampir semua ya, hampir semua ya, iya, udah punya itu ya banyak ya, ibu kadang ya, kadang kalau kita nggak hati-hati selaku orang tua gitu kan, pengennya kita memang baik gitu kan, maksudnya nasihatin, mengarahkan dan seterusnya, tapi kan sebetulnya Ha, untuk menentukan keluarga mereka arahnya kemana kan mereka gitu ya mm -hmm. Kita ini orang luar nih penonton ini mm -hmm. Kalau kita bisa nasihatin kita nasihatin mm -hmm. Tapi tentunya dengan minta izin mereka mm -hmm. Tapi kadang ada yang mohon maaf sampai mm -hmm. masuk terlalu dalam mm -hmm. Sehingga membuat gak nyaman menantu kita yeah. Anak kita juga akhirnya gak nyaman yeah. Nah ini saya kira mm -hmm. Satu kita mesti harus koreksi bersama kalau seperti yeah. ini okay. Yang kedua Suami istri harus tegas mm. Tegas dalam arti apa? Kalau ada masalah seperti itu, terutama putranya ini mm -hmm. Ya mesti harus menjadi duta bagi mm -hmm. suami istri ini mm -hmm. Untuk bilang baik-baik kepada orang tuanya Pak mm -hmm. Bu, kami sangat bahagia ya kalau diberi nasihat mm -hmm. Tapi, beri kesempatan kami untuk menyelesaikan masalah kami mm -hmm. Nanti kalau mentok, kami akan konsultasi mm -hmm. Intinya apa? Harus ngomong Iya. Yeah, harus komunikasi, jangan diam Tahu-tahu apa? Tahu-tahu, diam. tahu-tahu, meledak. Dan wow. akhirnya cerai, lho. Kenapa cerainya? Habis, mertua cerai. Loh. Oh, enggak pernah bilang kalau saya cerai. <laughs> Mertuanya enggak merasa cerai. Gitu, nah, ini-ini karena enggak ngomong. Ini. Iya, iya. Allah itu nitipkan kita mulut. Pikiran. Tiga, dua telinga, pikiran. Agar apa? Bisa berkomunikasi. Iya, baik. Iya. Subhanallah kita jadi semakin mengerti ya Bu ya bahwa memang harus komunikasi itu penting dikala kita ada jenuh dalam rumah tangga. Baik penanya berikut silakan Ibu, Ibu siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ingin ya. bertanya bagaimana agar kejenuhan itu melahirkan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 Ketika sikapnya salah jadi tidak baik kan hmm. Yang ketiga lemak, <laughs> lemak jenuh Beda lagi Lemak ganda. Nah bagaimana agar kebosanan Kejenuhan itu justru melahirkan Kekuatan baru dalam rumah tangga Semangat baru mm -hmm. Nah ini saya kira mm -hmm. sangat luar biasa pertanyaannya Insya Allah Kejenuhan justru akan Melahirkan kekuatan baru ketika apa Yang pertama ketika kita Saat jenuh betul-betul tidak terpancing. Dalam arti kemudian menikmati kesenuan itu hmm. dan akhirnya mencoba mengikuti angan-angan kita yang tidak baik. Nabi bersabda, iya kum kuatulal amal. Jauhilah olehmu panjang angan-angan. Hmm. Maksudnya begini loh. Misalnya kita lagi bete sama suami, terus bayangkan masa lalu. Coba kalau sama dia. Enggak akan ngenes kayak begini Oh membanding-bandingkan membanding ya. Makanya L yang keempat ini, L nya tambah iya. Lupakan masa lalu hmm. Karena apa? Setan itu matemnya ada sembilan Sudah kalah belum? Ada satu setan Yang tugasnya memang membuat orang itu Membayangkan yang enggak-enggak Itu perbuatan setan Ustaz? Iya Jadi kita memang dibikin hmm. Musuh kita itu kan ada dua kan. Hmm. Interen sama exteren. Yes. Kalau interen itu nafsu. Kalau exteren itu setan itu. Hmm. Setan berbentuk dua. Minat jin nati. Wanat berbentuk jin dan berbentuk manusia. Hmm. Iya. Sang mantan. Aku lah sang mantan. <laughs> mantan itu kalau kalau misalnya. Membuat kita sering terngiang-ngiang. Karena dia SMS dan segala macam. Hmm. Ini kita perlu hati-hati. Kayaknya dia manusia. Tapi godain kita. Hmm. Maka. Akan jadi sebuah kekuatan baru kita jangan terlepas. Ya, ya, ya. Nah, yang pertama, ya, ya. yang kedua betul kembali kepada Allah dengan istiqfa. Ya, ya. Yang ketiga ambil hikmahnya petik pelajarannya. Wal tangdur nafsun makhluk jamat lezat. Ada kejadian wah aku seno nih apa hikmahnya ini? Pasti ada hikmahnya kita petik. Jadi ibu ya. ya. Sekian tiga itu catnya. Empat Ustadz ditambah tadi Apa? L itu Kayaknya empat lagi <t anytime> ya Lupa Lupa Lupa Lalu Sembilan <t anytime> <taman> <taman> <taman> <taman> ya, Tadi kan uh, Kita uh, Mengatasi kejiduhan uh, Tadi Ustadz cerita Sampai istilahnya Balik lagi ke masa lalu Misalnya Dengan yang tadinya Kita istilahnya Mida di Dugem gitu Ustadz yeah. ya Pergi ke tempat-tempat Yang memang Tidak diri oleh Allah gitu Nah Untuk kita inginnya ketika merasa ada rasa jenuh itu Ustaz Kita memang benar-benar kembali kepada Allah Insya Allah mendapat jawaban yang baik juga kan dari Allah yeah, ya yeah. Tanpa kita harus berpoyak-poyak gitu Atau uh, pergi ke tempat-tempat yang uh, dilarang gitu yeah. Nah untuk kita pas pertama kali Ya Allah saya istifar istighfar Selain istifar apa Ustaz? Nanti dijawab ya yeah. Selain istifar, Sebenarnya kita butuh ilmu nih Ilmu ya, ya. Kan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi yeah. Kita break dulu pemirsa jangan kemana-mana Slapsam-samriku kita akan kembali tetap bersama kami di Titian Kolbu Insya Allah